はい。 Terima s o k o k Uang s o k o k itu n g g a k ada yang dihukum Kalau mengharapkan moral n g g a k mungkin manusia itu boleh banyak Akal n y Terus moral itu bisa diputar-putar Jadi、uh, Kalau dengan cara begini Tetap a j a uang keluar, keluar juga Kalau yang pembina langsung Untuk apanya Kalau yang ini untuk anggota DPRD Terima kasih Terima kasih Pak h Ari Masih ada waktu mitra bisnis untuk Anda berbagi komentar 私は a ですか Sebetulnya masalahnya itu bisa dicegah kalau hukumnya berjalan, kalau yang j a w a n y a perkemasaran y akad yang baru itu harus ditangkap sama s e s a p a p a r t a e n t o m g a k e n a p u n a r j a a n e k u m a k a k n g a k enggak, e n g a k e n g a k n g g a n g g a k enggak, enggak, e n g a k e n g a k e n g a k e n g a n g a e n i g a k n g a k enggak, e enggak, e n a k e n g a k e n a k e n a k a k i n g a k e n a l e n k e n a k a k e o g a k e n a k e n a k e n a k e n g a e n g a k m e n u r u t s a y a y a l e b i h b a i k y a n g b i a s a i n i a d a j a d i d i g i k e n g g a n g s u n g o l e h r a k y a t c u m a n 私たちは、今、私たちは、私たちの人たちを守るために、私たちは、私たちの人たちを守るために、私たちは、私たちの人たちを守るために、私たちは、私たちの人たちを守るために、私たちは、 パジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェンパジェン Itu kan hal yang sama akan terjadi Kalau yang sekarang pemilihan langsung dia nyatakan uang untuk kampanye Untuk serangan subuh, untuk segala macam Kalau d i k e r o a e DPRD dia ini bukan uang untuk supaya suara a n g g o t a DPRD memilih dia Atau membayar partai yang memiliki suara mayoral DPRD Yang intinya bukan masalah pemilihan oleh DPRD, oleh DPR, oleh, oleh masyarakat Tapi suatu mekanisme, suatu ketentuan, suatu aturan, dan suatu norma yang membuat politik uang itu tidak merajalela seperti sekarang. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gunter, selamat pagi. Iya, s e l a m pagi. m a k u saya, apakah pemerintah sudah siap dalam sistem perangkatnya? sistem perangkatnya, baik itu orangnya, sistemnya di dalam penerapan itu.、Gitu. Kalau belum siap, jangan coba-coba t e r e l a h kan? Karena apa? Ujungnya, pada akhirnya, rakyat juga yang akan memparah, gitu loh. Rakyat juga yang jadi akan bingung, gitu loh. Ujung-ujungnya, chaos. Kan, ya k bagus kan? n y w a y pemerintah mengkaji dulu. パー o ァ e ミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミ a ルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーファーミナルのパーミナルのパーファーミナルのパーミナルのパーミナルのパーミナルのパーミナル アンドカシャトンとラキャタピーとカントンスミリオバニャさん。<Yeah. S 3> Ya selamat pagi、oh, Pak Tony、uh, ya silahkan Pak Tony ya、yeah. uh, Kita kan sudah lihat ya dulu pernah gubernur di p i l i h juga oleh DPRK a n kita lihat aslinya seperti apa uh, uh, Dengan perbedaannya dengan sekarang katanya tidak ada、uh, terlalu signifikan ya aslinya sama saja begitu Ditambah lagi sekarang biaya untuk pilkada sangat besar Yang, yang kalau negara lain misalnya Cina itu、uh, biaya 100-200 miliar itu bisa buat j a l a n dan jembatan tapi kalau disini c u m a buat kampanye pilkada nanti kan sayang sekali nah menurut saya sih yang belum pernah kita coba adalah、e, dengan cara mengangkat langsung oleh presiden gubernur itu diangkat oleh presiden dan dia sebagai pengawas b a j a r a j a kecil b u p a t i dan w a l i kota a g a mereka tidak buruk jadi dengan diangkat sisin diangkat ini tidak、e, kemungkinan dia akan mengeluarkan uang Uh, miliaran rupiah untuk kampanye, saya kira begitu sekali. Pak Astiawan ya,、uh, komentar saya begini, sebaiknya wakil-wakil rakyat itu malu ya karena mereka kan wakil, wakil rakyat bukannya rakyat yang memilih tapi harusnya mereka yang milih dan kalau、uh, kepala daerah itu sebaiknya dipilih oleh パンプリンターン。パンプ a l ターン。パンプリンターン。パンプリンター n パンプリンターン。パンプ c ンターン。パンプリンターン。パンプリンターン。パンプリンター n パ k プリンターン。パンプ a ンターン。パンプリンターン。パンプリ s ターン。パンプリンターン。パンプリンターン。パンプリンターン。パンプリ m ター h パンプリ i タ a ン。パンプリンターン。パンプリンターン。パンプリンターン。パンプリン n ーン。パンプリンターン。パンプリ a タ a ンプリンターン。パンプリンター i プリン e ーン。パンプリ a タ ini, ini siapa penguasanya. kebelian langsung nanti setahun, dua tahun, lima tahun ganti lagi yaudah mau jadi apa negara ini jadi gimana cara mengolah pemerintahan ini kalau hal yang prinsipal ya ditetapkan u d a h terus dong, jangan main l u b a r u b a h gitu aja、padahal. selamat pagi Pak William ya dihitung aja Bu、uh, biaya ongkot, biaya politik kalau gubernur itu dipilih langsung dengan kalau dipilih DPRD kan sama-sama keluar duit ini dihitung aja mana yang lebih kecil gitu、uh, kalau yang lebih kecil itu yang kita pilih、uh, sistem itu sistem itu yang kita pilih maksudnya selamat pagi Pak Budi ya menurut saya undang-undang itu yang paling konyol ya m e s i n y a DPRD tidak perlu ada lagi itu yang paling benar karena sudah diwakili oleh para pemerintah jadi kalau misalkan gubernur d i p i l i h oleh DPRD apa bedanya dengan dikuasai oleh p a r a s e t a h politik lagi パウディパンディソシャやで、グヌドゥ g ディフィールワーキャラヤットホーバーテッド。やん、グヌドゥモディフィールワーキャラヤット。やん、グヌドゥモディフィールワーキャラヤット、グヌドゥモディフィールワーキャラヤット、グヌドゥモディフィールワーキャラヤット、グヌドゥモディフィールワーキャラヤット、グゥモディフィールワーキャラヤット、グゥモディフィールワーキャラヤット、グゥモディフィールワーキャラット、グゥ�モディフィールワーキャラット、 ご、si si、n のりときだがな、でパンぶパティ、コシアパ、コデピリシアパ、コブパティ、でてくりゃあや、a ホ a マッディア、コブノリティ、コスティコさん、でてくり、トゥ、なんてん、パグロブリカ t や、コブラ a グラパ、オジャグモーション、バイグラパなんて、あ、セクミンビランワギ。 untuk gubernur itu biarkan rakyat yang memilih jangan tikus-tikus yang ada di DPR, DPRD yang memilih, i t u aja pak, makasih makasih pak Henry, pak Karya selamat siang i ya sama aja sih sebenarnya kalau kita lihat kualitas pak Karya saya sekali tampaknya sinyal terputus pak Arifin selamat siang ya siang ibu kalau saya bilang lebih baik ya dua-duanya jangan pemilihan langsung lagi di daerah-daerah itu bu, cukup kita pilih presiden aja pemilihan langsung hanya presiden sesudah itu kembalikan lagi seperti institusi yang dulu、uh, gubernur itu langsung ditunjuk presiden untuk memimpin apalagi namanya、uh, bupati wali kota itu itu gak ada c e r i t a itu pemilihan langsung itu kalau enggak nanti、uh, semuanya kita punya t a t a negara kita ini、uh, sama sekali tidak bisa jalan マジバリフィンバヘンダクソーシャン Lebih baik gak usah lah Itu padat i a n g k e r o k semua、ah, DPRD maupun DPR aja begitu tapi DPRD Lebih baik pilih langsung s e jauh lebih baik dibandingkan DPRD Yang k e r o k semua itu banyakan Hampir 95% anggotanya itu diang k e r o k Pada cari bisnis sana Terima kasih Baik terima kasih Pak Hendrik Pak a r y a kembali s i l a k a n Pak a r y a Sehingga sih hampir sama ya Kita 私たちは、私たち i 私たちの a 援を受けたのは、a たちの支援を m けたのは、私 i ちの支援を受けたのは、私たちの支援を受けたのは、私 n ち a 支援を受けたの e 私 b ちの支援を受けたのは、私たちの支援を受けたのは、私たちの支援を受けたのは、私たちの支援 a 受けたのは、私たち a 支援を受けたのは、私たちの支援 a 受けたのは、私たちの支援を受けたのは、私たちの支援を i け a のは、私たちの支援を受けたのは、私たちの支援 a 受けたのは、私たちの支援を受けたのは、私たちの支援を受けたのは、私たちの支援を受けた i は、私 l ち h 支援を受けたのは、私たちの支援 kalau kita melihat サーマーシューコープシーンや、モキンアダペケジューがシーリピオレンコータジティアルナオンコーショとマンディションのゴー、アパビラディア、リピランソオレラヤイトー、タブサー、カナダン、キタヘラン、コー、キトブラパラトスミリアバカン、メカブラニー、アニアンドジェディーー、ダスラジェディーゴブルノー、アモンアパイ、アパカオ Nah itu juga menjadi salah satu l o o p h o l membuat mereka akan berusaha untuk berkolusi dan berkorupsi setelah menduduki jabatan tersebut Saya pikir kembali ke seperti d u l u juga baik, siap, dan t e l u m a s i korupsinya gitu Terima kasih Baik, terima kasih